Gagak usah banyak bicara, bikin saja sore hari ini, karang bener bergoyang kembali, co! Mana semangatnya kompak community! Artis idolanya Jawa Timur Asri kelahiran Kota Buaya Surabaya. Tergolong artis berb banyak penggemarnya yang memiliki suara merdu. Ada Kompak Community, ada Ramayana, juga ada Dewi Shooting. Siapa dia kalau bukan? Andisa Rahma Ju Palapa. Af因 So Buat nyupal-apal luar biasa, karang bener.